Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salamullahu alaihi wa ala alihi wa salam Ya ayuhal ladhina amantakum laaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah Wa khalakum inha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wattakum lahal ladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladzina aamnutakum allaha wa kulu kawlan sajidah Yuslih lakum aamalakum Wa yawfil lakum dunubakum Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Fa ina asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi muhammadin salamallahu alaihi wa ala alihi wa salam, Asyiral umuri muhdathuha, fa inna kullu muhdathin bid'ah, wa kullu bid'ahin dalalah, wa kullu dalalahin fiddar. Maashirul muslimin. Bapa-bapa, ibu-ibu dan jamaah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur Kita kepada Allah Subhanahu SWT Yang pada malam hari ini memberikan kepada kita banyak kenikmatannya Sehingga kita bisa berkumpul di masjid kita yang mulia ini Untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus Bagaimana metode dan cara Membersihkan hati dan jiwa kita Ya Pada malam hari ini Kita akan Membahas Salah satu amalan hati Salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita yaitu dengan amalan kesabaran ya, amal solih yang disebut atau dinamakan dengan amal sabar sabar itu artinya apa sabar artinya adalah dari kata sobaro yasbiru yang artinya alhabsu alhabs yaitu menahan menahan diri. Menahan apa? Hati kita hati menahan diri dari marah, dari perasaan tidak terima. Ya. Kemudian menahan lisan, menahan lisan ucapan, omongan dari keluh kesah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri amal perbuatan dari balas dendam dan dari hal-hal yang tidak baik. Ya ini arti sabar. Sabar itu intinya menahan diri. Ya menahan diri untuk tidak berbuat yang menyimpang. Baik. Kemudian keutamaan orang yang bersabar. Sabar itu termasuk amal ibadah. Ya, amal ibadah, amalan hati yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Pahala yang besar dan keutamaan yang banyak Fadhilah yang mulia Banyak keutamaannya diantaranya adalah Orang yang bersabar itu Akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Orang yang sabar itu akan ditresnani dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-146. Wa Allahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar, yang menahan dirinya. Dari ucapan, dari perbuatan. Dari rasa marah. Ya. Yeah. Nah, Allah akan mencintai orang yang bersabar. Dan jika Allah mencintai seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jika Allah mencintai seseorang. Maka Allah akan. Memerintahkan. Malaikat Jibril untuk Mencintai orang tersebut Untuk menjaga Membantu dan Senantiasa ya, Senantiasa Menjaga orang tersebut Kemudian Jika Allah itu Mencintai seseorang maka Malaikat Jibril akan berkata Kepada para malaikat Sesungguhnya Allah itu Mencintai orang tersebut Orang ini, maka cintailah Maka semua Malaikat akan cinta Mencintai tiang niku Orang tersebut Orang tersebut akan dicintai Oleh para malaikat Malaikat rahmat Malaikat yang baik Malaikat yang membawa Kebaikan kepada manusia Kemudian juga kalau Allah mencintai seorang hamba, seorang manusia Maka malaikat akan mencintai dan juga manusia Manusia akan cinta kepada orang tersebut ya. Malaikat akan berkata orang ini dicintai oleh Allah Maka manusia juga akan mencintai dirinya Karena dia orang yang baik dan orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ini keutamaan yang hebat, yang sangat bagus. Orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah. Otomatis malaikat juga akan cinta dan manusia akan mencintainya suatu saat nanti. Kalau seandainya sekarang belum dicintai, pasti nanti manusia akan mencintai dirinya. Ya. Dan banyak Tiang Niku atau orang itu mengaku cinta kepada Allah ya. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah itu banyak kata Cinta Nabi, cinta Rasul, cinta Allah Penyanyi-penyanyi banyak membuat lagu cinta Allah, cinta Rasul, banyak Tetapi apakah Allah itu cinta kepada orang tersebut? Apakah cinta, Allah itu cinta kepada kita? Itu belum tentu kalau kita ngaku cinta Allah, semua ngaku cinta Allah. Tapi apakah Allah cinta kepada kita? Belum tentu. Maka caranya, salah setunggalipun cara agar Allah itu cinta kepada kita, kita harus mempunyai sifat sabar. Wa Wa'allahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bersabar. Kemudian yang kedua Keutamaan orang yang bersabar itu Akan mendapatkan Pahala tanpa batas Ganjaran ingkang Ingkangkatah sangat Tanpa boten enten Batasipun, tanpa batas Itu maksudnya apa? Tanpa batas Angka Boten namung sewu Boten namung rongewu Pitongewu, tetapi Banyak, tidak terbatas Iya, Pahala yang sangat banyak Dilipat gandakan ya, Ini Keutamaan Orang yang bersabar Beda dengan Ibadah-ibadah yang lainnya Kalau ibadah itu Ada batasan Solat, ada batasan 700, ada 27 Derajat 25 Pahala Ya, ada sodako itu Dilipat gandakan menjadi 700 ya, Ini ibadah enten batasan ganjaran Pahala Tetapi berbeda dengan Amalan sabar Termasuk amalan sabar Adalah puasa ya, siang. Ibadah puasa Yang sebentar lagi Akan datang kepada kita Itu perlu kesabaran Orang puasa itu Sabar menahan lapar Menahan haus, menahan marah, ada orang nantang, ada orang nyakiti, ada orang menyinggungnya. Dia bersabar. Ya, Menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak membalas. Maka itu sabar, menahan, ngampet. Ya, ngampet. ngampet untuk tidak membalas. Maka Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan mencukupkan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Sebabnya kenapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kenapa orang yang bersabar itu diberikan pahala tanpa batas? Karena amalannya setiap saat. orang sabar niku amalan yang harus dikerjakan setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Misalnya puasa. Puasa itu dia terus dari terbit fajar sampai tenggelam matahari harus sabar. Setiap detik waktu berlalu dia sabar, sabar, sabar sampai nanti tenggelam matahari. Untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak berhubungan suami istri, untuk tidak marah. Untuk menjauhi amalan-amalan yang dosa dan maksiat Ya, Terus tiang niku harus bersabar Nanti setelah malam harus pada waktu berbuka Dia harus sabar, ya berbuka itu juga sabar Tidak berlebihan, tidak berbuka dengan sesuatu yang haram Kemudian rokok atau yang lain Kemudian nanti sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih juga harus bersabar. Ya, Karena ibadah itu semua butuh kesabaran. Maka sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang bersabar adalah diberikan keselamatan pada hari kiamat. Dari berbagai macam Kengerian Berbagai macam ujian Ujian yang berat pada hari kiamat Ya, Dari sejak berkumpul Di padang mahsyar Sampai nanti ujian yang terberat Adalah neraka atau surga Maka orang-orang Yang bersabar Itu akan selamat Dan dia akan masuk surga Dan selamat kehidupannya di akhirat. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam surat Ar-Rooh ayat 23 sampai 24. Wal malaikatul yadukuluna alaihimingkulibab dan para malaikat itu akan masuk kepada mereka, akan menemui mereka ke tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka dari semua pintu. Ya, nanti orang yang bersabar akan masuk surga bersama keluarganya, anak, istrinya. Ya. Yang dia bersabar di dalam mendidiknya di dalam memberikan pengarahan kepada mereka, anak dan istri setiap saat diarahkan, setiap saat dinasihati walaupun ya kadang-kadang ngengkel, kadang-kadang Bikin kesal, tapi Terus bersabar Malaikat akan Masuk naam Kemudian Memberikan salam Salamun alaikum, memberikan ucapan Salamun, keselamatan Kepada kalian Bima sobar Disebabkan karena Kesabaran kalian di dunia ya. Keselamatan di akhirat itu Sebab itu nopok Sebabipun sabar Dalam kehidupan dunia Ini khususnya terutama Di dalam pengarahan Pendidikan di dalam rumah tangga Karena ini kisahnya adalah Orang masuk nanti diikuti oleh Keluarga mereka, ayahnya Istrinya, kemudian Anak-anaknya, kemudian malaikat Memberikan salam Kepada mereka Fani' ma'u kebadar Maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kesudahan yang paling baik. Ya. Ini diantara keutamaan orang-orang yang berusaha mau bersabar. Dan sabar nggih, sabar itu termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia termasuk sabar niku enten werni kalih enten werni kalih oh Bapak Ibu-ibu. Yang pertama adalah seseorang yang memang Allah berikan anugerah kesabaran tabi'at. Tabi'at itu nggih, artosipun memang bawaan sejak lahir. Sejak lahir tiyang niku ada sifat sabar, niku enten. Wong kok sabar ya, sejak kecil, sejak muda, sampai tua niku memang dia orang sabar. Bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku enten. Yang kedua adalah sifat sabar karena usaha. Ya, usaha bisa diusahakan, bisa di apa? Bisa dirubah sifat. Misalnya tiang niku enggak ndae sifat emosi, gampang emosi atau orang itu gampang marah, tidak sabar, tetapi dia berusaha, berusaha dengan Taklim, belajar, mengetahui Orang yang sabar itu dapat Pahala yang banyak Kemudian secara rasional Akal sehat, dia berpikir Marah-marah itu juga nanti Akibatnya jelek Tidak baik Maka dia berusaha Bersabar, walaupun Tabiatnya, walaupun Sifat bawaannya itu Sebenarnya tidak seperti itu Tapi berusaha untuk Bersabar ini juga bisa, ada Ya, di dalam hadis Juga Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang berusaha bersabar Berusaha bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran Nanti, selama beberapa waktu lamanya Dia akan menjadi orang yang penyabar Dengan latihan, dengan dilatih <tuh> Ya, Kemudian oh Bapak, Ibu-Ibu, berkata Ibn Al-Qayyim al jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid ayat eh, nomor 95, halaman 95. Kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Ya, iman, kita harus beriman dan iman itu adalah ada bagian-bagian yang banyak. Salah satu bagian iman yang paling penting adalah sabar. Tiang niku menawi iman kedah sabar. Karena sabar bagian dari iman. Seperti kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan dalam tubuh. Ya, misalnya iman niku seperti tubuh kita. Enten syukur, enten sabar, enten tawakal, macam-macam. Amalan Sabar itu seperti kepala kita Bagi tubuh Kalau kepala ini sudah dipotong Misalnya leher Hilang, maka yang lain akan mati Amalan-amalan Yang lain tidak akan bisa hidup Dan tidak akan bisa Istiqomah Kalau bisa misalnya Enten niku Salat, bisa Salat, suatu saat nanti Salat, tapi menawing buatan sabar ya maka ya sholat sedino rong dino, seminggu, rong minggu setahun barangnya pun terus buatan sholat sebabnya pun buatan sabar ya, tidak sabar dalam melaksanakan kebaikan bisa sodakoh bisa puasa suatu saat tetapi nanti kalau tidak sabar ya terputus di tengah jalan tidak akan bisa istiqomah sampai akhir hayat. Iya. <tuh> Kemudian yang selanjutnya macam-macam sabar. Sabar itu di dalam hal apa saja. Kulo panjenengan sami, ini ku kedah. Sabar niku dalam apa saja, amalan apa. Maka sabar niku wanten tiga macam, tiga macam kesabaran. Yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan kebaikan, ketaatan. Niki ketah sabar, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian, taklim, taklim niku ketaatan, amal kebaikan, betahaken sabar, ketah sabar. Menawih boten sabar, boten sakit taklim, boten mangkat. Menawih boten sabar, mangkat sepihak, pengpindu tiga kali bar niku nih belum rampung. Amari buatan sabar dalam nopo ketaatan sebabnya kudaannya banyak pengajian gih TV gih anten nopo balbalan TV gih anten nopo sinetron banyak ya, banyak yang menyebabkan tidak sabar nonton TV atau yang lain pengajian itu dah sabar ya. solat Niku amalan kebaikan, gih keta sabar. Imam Esok Rodok, lapa bacaannya panjang, gih keta sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini memang dituntut kita untuk bersabar. Siam ya puasa nanti sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan kuat, tidak akan baik di dalam menjalankan ketaatan. Kemudian ingkang nomor kali Bersabar Untuk tidak melakukan hal-hal Yang diharamkan Allah an Maksiatillah Bersabar Nebihi Nebihi kemaksiatan Amalan-amalan ingkang Dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini kita sabar Amar kita apa? Kemaksiatan itu sekarang di obral Di obral Diajak orang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa Ya diajak Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu Kadangnya saat ini Masalah utang, pinjaman, riba ya, Riba itu sekarang di obral, diumumkan Dipromosikan di mana-mana, di pinggir jalan ada tulisan barang siapa yang butuh pinjaman Lima menit cair ya. padahal ya nanti mesti ada bunganya mesti ada ribanya kula panjenengan sami ya misalnya dagang nggih dagang amargi butuh modal mboten gadah modal untuk usaha ya. melihat tawaran seperti itu Menabuh tanpa sabar, ya akan akan terjatuh di dalam riba, utang, kemudian ya harus mau ndak mau harus membayar riba. Ditawarkan ke rumah-rumah, siapa yang butuh pinjaman, siapa yang butuh modal di toko-toko keliling, ke rumah-rumah sekarang. Ya ini harus bersabar. Bang Nova, Bang pelecit nih banyak sekali seperti itu. Kemudian Engkang nomor tiga, yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi takdir keputusan Allah yang berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain nih. Bersabar terhadap takdir bersabar terhadap takdir itu ada dua macam. Yang pertama adalah sabar dengan takdir yang timbul di luar kekuasaan manusia. Ya. Takdir Allah yang di luar kekuasaan manusia. Contohnya gempa bumi, tsunami, banjir. Ya atau ya kadang-kadang banjir mungkin ulah manusia. Tapi yang misalnya gempa bumi. Ya, ini juga harus sabar orang-orang terkena kebakaran, ya atau terkena tanah longsor bencana-bencana alam. Ini takdir dari Allah. Kita harus sabar. Penyakit, ya kita sudah berusaha olahraga juga sudah rutin, makan sudah diet, ya sudah berusaha makan yang bergisi, tetapi sakit. Sudah berusaha. Ya kita harus sabar. Itu karena keputusan Allah. Ketetapan Allah yang di luar kehendak kita. Ya. Ini yang pertama. Harus sabar. Yang kedua adalah bersabar terhadap takdir Allah. Ketetapan Allah yang melalui perantara orang lain. Perantara manusia yang lain. niki langkung aurat. Lebih berat. Ini nomor kali niki Ya, misalnya apa kita jalan-jalan pagi-pagi di pinggir sudah minggir, sudah alon-alon ditabrak orang lain dari belakang. Ya. Ini takdir dari Allah tapi lewat orang lain. Ini kita harus sabar. Dan ini yang lebih berat. Kalau kita jalan jatuh sendiri, sabar. Jelas. Mau marah sama siapa? Tapi kalau kita jalan di pinggir ditabrak orang lain Kita mesti marah kadang-kadang Marah kepada orang tersebut Kalau perlu dipukul atau yang lain Ya ini kita harus sabar Karena ini takdir dari Allah Yang berasal dari orang lain Dan tadi Kita harus mengingat Keutamaan dan Fadilah orang-orang yang bersabar. <tuh> Kemudian yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana cara, tips ini cara, coroni pun. Kiat-kiat agar kulapan jaringan saham ini sakit menjadi tiang ingkang sabar. Ya, Yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu. Bahwa kita harus mengakui dan harus menyadari segala musibah misalnya takdir Allah, keputusan Allah itu kalau kita mau introspeksi diri, mau mengevaluasi itu disebabkan karena dosa kita juga. Ada kesalahan dari kita, ketelidoran dari kita sendiri, akibat ulah kita sendiri. Kalau kita mau introspeksi, misalnya kita sakit ya. Itu mungkin kita harus introspeksi mungkin kita telah melakukan suatu dosa sehingga Allah memberikan penyakit agar kita bisa bertobat agar kita bisa kembali dekat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ya, sehingga kita bersabat bahwa segala musibah itu kalau kita mau melihat di penggalih itu karena dosa dosa manusia di dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma musibatin fabima kasabat aydikum wa yaqu kafir. Wa ma asobakum, dan tidak ada suatu musibah yang menimpa kalian kita semua kecuali maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dosa-dosa kula panjenengan sami dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan itu. Ya, musibah, bencana alam, gempa bumi, tsunami itu, ya kalau dilihat karena banyaknya manusia yang berbuat dosa. Mungkin bukan kita, ya. Mungkin dosa itu bukan dari kita, tapi dari orang lain di sekitar kita, dan kita membiarkan, kita diam. Ya, seperti misalnya. Di Lombok ya, di Lombok kemarin ada gempa, ya. ada gempa, gempa bumi sering. Masyarakat Lombok niku masyarakat yang agamis, yang rajin sholat dan ibadahnya baik. Tetapi di situ di Lombok itu ada Gunung Rinjani, yang di situ banyak turis-turis ya, para bule-bule dari luar negeri. Yang datang Yang mereka naik gunung Dengan wanita Laki-laki berdua naik gunung Tidak tahu itu suami istri atau tidak Apa yang dilakukan di atas gunung sana ya, Banyak sekali turis-turis seperti itu Di sekitar mereka ya, Dan Allah itu kalau menimpakan Suatu musibah Itu merata ya, Rata, baik yang orang baik Orang jahat semuanya akan kena. Wa taqu fitnatan la tusibanalladzina zalamu minkum Hati-hatilah dengan suatu musibah yang tidak menimpa kepada orang yang jelek saja. Kadang-kadang ente seperti itu, Bapak-bapak. Ya, maka ya harus ada nasihat, ada amar ma'ruf nahi mungkar. <tuh> Untuk diri kita dan orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus bersabar Karena Pahala orang yang sabar Itu lebih baik daripada harus Membalas dendam, harus marah-marah Harus emosi, melampiaskan Amarahnya Itu lebih baik bersabar Pahalanya langkung kata, langkung saib Di dalam surat as syura ayat 40 Allah mengatakan Berfirman Wajaza usayyi atin sayyi atun mitluha dan balasan orang yang berbuat jahat itu kejahatan yang sama menawi enten tiyang berbuat jahat kepada kita boleh Ini angsal kita balas yang sama itu angsal boleh kita balas Allah mengatakan boleh enggak apa-apa dibalas dengan yang sama akan tetapi faman afa wa aslaha barang siapa yang memaafkan bersabar dan memperbaiki maka itu langkung saya lebih baik. Naf, faajruhu alaumloh akan mendapatkan pahala yang lebih baik di sisi allah. Inna hulayyih buddolim dan allah itu tidak menyukai orang-orang yang dolim. Balas tetapi lebih banyak itu tidak boleh. Tapi kalau orang berbuat jahat dibales yang sama, memang dalam islam tidak apa-apa. Tapi kalau mau bersabar. Mau memaafkan Mau memperbaiki Ini ku langkung saya Dan lebih banyak pahalanya Ya, Kemudian yang ketiga Yang terakhir dengan sabar itu Akan menghilangkan Kejelekan permusuhan daripada Harus membalas dendam Kepada sesama nanti malah Tidak selesai permasalahan Berlarut-larut Ya, Tapi dengan sabar itu malah akan Hilang persoalan Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa' billatihi ahsan. Ya, tahanlah, tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat zalim baik itu orang ataupun pemerintah, ya kadang-kadang pemerintah kita itu berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat kolusi, korupsi dan yang lain-lain. Ya, ya kita masyarakat bersabar. Dan bersabar itu apa, bukan berarti kemudian kita menyetujui, membantu tidak, tetapi dalam rangka untuk kebaikan, menjaga keamanan, ya tolaklah artinya sikapilah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idha bayinakaw bayinahu ada watunkaan nahu waliyun hamil maka tiba-tiba orang yang kalau disikapi dengan kesabaran itu yang dulunya ada permusuhan, ada kebencian, maka seolah-olah telah menjadi teman yang baik, teman setia kalau dia bersabar tidak membalas. Wa mayulaqaha illallazina sabaru dan sifat-sifat yang baik itu tidaklah dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Wa mayulaqaha illadzu hadzin azim dan sifat-sifat yang baik itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar Ya, Ini bapak-bapak, oh, ibu-ibu Penjelasan dan Sedikit nasihat Berkaitan dengan sabar Hendaknya kita berusaha Menjadi orang-orang yang bersabar Senantiasa berbuat kesabaran Karena Keutamaan sabar itu sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sampai di sini yang bisa kita bahas, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.